Jadi dalam kehidupan itu, tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya Bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan. Warna apa untuk jilbab yang dibakai? Ya, dengan suami bisa berbeda. Bapak, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh gitu kan? Ah, Eh enggak kayaknya kuning deh kayaknya. Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabiin dicela, ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah Allah itu memberi kesan kepada kita Jangankan untuk Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan Sehingga dalam disoal pun tetap tenang Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman Karena ketenangan itu yang membawa fikiran tenang Dan tindakan yang terukur Dan kadang-kadang ketenangan itu Itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah Seringkali saya berikan perbandingan Dari sejak dulu kita belajar kan coba pilih mana, saya yakin masih konsisten pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu <tik> kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang pilih mana, ya saya tahu lah <tik> kaya tapi tenang, oke okay. di fase ini, wahyu belum turun nabi sudah ngajar turun wahyu, turun ala-ala turun beberapa surah, tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun Sepekan belum turun Sebulan belum turun Disitulah muncul Seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi Tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan Ini poin yang kedua Kalau anda berbuat baik, pasti ada tantangan Ingat ya? Kalau anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak Maka mulai muncul tuduhan Lihatlah Muhammad dah ditinggalkan sama Tuhannya. Muhammad dah gila, tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, naik turun lagi. Kayak orang bengong. Muhammad sudah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, rasulnya saja yang mengklaim rasul, punya masalah katanya. Ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian, ditunggu, ditunggu, ditunggu, naik turun, naik turun. Turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah abduha dan Al-Insyirah. Itu ini. Okay. ini materinya dahsyat ya. Uh, penting sekali saking pentingnya ini cepat habis tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. lagi. Zakallahu khairan ya. kepada kalian. Membelihatannya? Baik, yuk pelan-pelan. Jadi, turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah hikmahnya satu atau fungsinya satu memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap, kan pengen melamar, ternyata keduluan orang, gitu kan? Dah siap-siap, ingin -siap, dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya enggak seperti yang diharapkan Muncul, ada, selalu ada demikian Nanti kompleksitasnya banyak Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik Pahami dengan benar Maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita Dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya Dari dua surah ini, saya bacakan, anda ikutin. Ya. أعوذ بالله, من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى, والضحى. والليل إذا سجى والليل إذا سجى. Ma udzak Rabbuk wa ma qala. Ma udzak Rabbuk wa ma qala. Ma udzak Rabbuk wa ma qala. Ma udzak Rabbuk wa ma وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَأَغْنَى سَأَمَّ الْيَتِيمَ سَلَاطَ طَهْرٍ سَأَمَّ الْيَتِيمَ سَلَاطَ وَأَنَّ Wa ammali ni'mati rabbika fahadis Wa ammali ni'mati rabbika fahadis 1 surah 2 Alhamdulillah Izin saya bacakan tadi untuk diikuti Supaya setidaknya Kalau kita pulang Dan ditanya Bagaimana hidupku engkau jalani seperti apa engkau berinteraksi Dengan Quran yang telah aku turunkan Maka kita pernah menjawab Ya Allah kami pernah baca akan itu Jangan pernah kita berkehidupan Sampai wafat dan tidak pernah Berinteraksi dengan Quran Walaupun sekedar membacanya. Wabduha Aku bersumpah setiap huruf waw Yang berada Di awal kalimat Di satu surah Itu makna utamanya berarti Sumpah Ya, Kosam, sumpah Sering kali diartikan demi. Walasri demi masa, walfajar demi waktu fajar, waldayi demi malam. Intinya sumpah. Sebentar pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Saya serius. Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Itu pertanyaan besar ya. Baik. Kalau Allah menyampaikan hukuman, oh tidak bersumpah pun harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah dalam kaidah ilmu tafsir berarti ada sesuatu yang sangat penting. Yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu Allah bersumpah. Jelas? Jika lah. teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah. Berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu. Sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Al-Duhah, untuk memudahkan maknanya. Teman-teman kalau waktu Duhah itu jam berapa ya? Oke, okay. sebetulnya dimulai sejak matahari itu. Mulai naik, yang memantulkan ya atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut ya kalau misalnya kita ambil satu jam setengah setelah subuh sekarang subuh setengah lima lah taralah setengah lima ya satu jam setengah berarti jam enam kan nah itu awal duha tuh awal duha sampai ke perpengahan kurang lebih setengah sepuluh jam sepuluh akhir duha jam sebelas sampai menjelang ke kebuhur awal duhanya disebut dengan suruk namanya suruk jadi suruk tuh awal duha kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari ya Enak gak ketubuh kita itu? Nyaman gak? Jam 8 enak gak kalau berjemur ya? Jam 9 enak ya? Nah ini kata kiasan dalam bahasa Arab Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak Itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu Di antaranya duha Jadi kalau kita menemukan kalimat duha Jangan langsung diartikan ke waktu duhanya boleh jadi yang diinginkan adalah makna dibalik itu. Yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini. Wadduha aku bersumpah kata Allah. Ya Muhammad. Demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup. Seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya dhuha itu. Jelas? Wallayli iza saja. Dan aku bersumpah. al Allayl. Layl itu apa? Malam. Baik. Layl. Turunannya, Layali jamaknya Lela, Lili, Lala itu malam. Jadi kalau ada ibu Lili, ibu malam-malam. Ya. Lail, oke. Okay. Lail itu malam. malam gelap nggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya bulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap ya. Misalnya sedang kita uh, dapati misalnya uh, satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana, misalnya gelap sekali nah itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya ya saja walaidi itu saja dan malam apabila telah gulita zaman Nabi kan nggak ada lampu ya belum ada PLN ya dan seterusnya jadi gelapnya betul-betul gelap saya mau tanya sebentar biasanya kalau situasi gelap itu mudah nggak menemukan benda tertentu melangkah mudah atau sulit tidak mudah untuk dilakukan kan dalam bahasa Arab kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa Sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah Bukan hanya karena gak ada cahaya Mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan Masalah tertentu yang menyulitkan Sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap Makan gak enak, melangkah susah Pernah gak merasakan situasi Yang saking beratnya satu beban itu Seakan-akan makan gak mau Melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, waleilihida saja. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah Raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita, mawadahka robu kau makalah tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, mah demi semua suka yang pernah kita lalui bersama dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam. Papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? <laughs> Masa sih? <laughs> <tik> Tapi itu menarik loh. Menarik ya? Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf. Di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari. Perempuan diilustrasikan dengan rembulan. ya. Ini ra'aitu ahada asyara <tik> kaukaba <tik> wasyamsa walqamara ra'aituhum li sajidin. Ayah aku melihat bulan dan matahari serta sebelas gemintang sujud hormat kepadaku, jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki suami, ayah, kenapa disebut matahari, diilustrasikannya matahari itu kan menyengat dengan kuat kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian melindungi, tipikal suami itu melindungi, ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat ada air mata yang mengalir, hey keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. itu matahari sebaliknya rembulan Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya gak, -gak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya ya, tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan. Dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Kelas ya, dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? <tuh> Oke, okay. tahan sampai sini, tahan, lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran, ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan, dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda. Di setiap masa, dengan tokoh berbeda, tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan. Kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran. Mengandung, melahirkan, melahirkan Isa alaihi salam, Yesus Mesias tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung, Maryam binti Imran wa Maryam bintu Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, bukan mengandung melahirkan tanpa suami kalau itu banyak dia. Yeah. Mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau nggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya? Tidak detil disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik. Maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah Subhanahu SWT. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan ini gak mungkin Ini gak akan terjadi Ini gak bisa Kalau sudah ada tanda seperti itu Itu tanda langsung dari Allah Supaya anda diminta langsung mendekat kepada Allah Dan tinggalkan semua makhluk Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada anda Tanpa perantara siapapun Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria Ini gak mungkin, ini mustahil Maka beliau langsung memohon kepada Allah Dan langsung menyebutkan ya Allah Saya minta darimu saja, tidak dari yang lain Maka dikabulkan seketika jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Bahkan situ akan dijawab langsung oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma'kala hamba'ku sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu situasi apapun yang kau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Okay. Pelan-pelan ya, saya belum bicara caranya Saya baru bicara Di awal motivasinya Dekati Allah dulu, nanti caranya didetailkan di surah Al-Ishirah Teruskan <tuh> Ma wadda'aka rabbuka wama Walal akhiratu khairul laka minal Perhatikan Hei, seberat-berat Bebanmu saat ini Ingat Satu saat akan tuntas Dan ini pun ujian, kalau sudah meninggal Tidak ada ujian lagi dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang engkau pertentangkan, perdebatkan, perselisihan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya. Orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh tidak? Ada orang berebut makanan. Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi, sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hey, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu fikirkan sampai membuat kamu berat begini Pada akhirnya kamu tinggalkan Dan yang abadi itu akhirat Walal akhirat bukhairul lakaminan Dua Pelan-pelan Sikapi setiap masalah dengan proporsional Jangan terlalu larut dalam sesuatu Dapat job satu Pengen, dah siap, kontraknya besar Tiba-tiba hilang Dipikirin, Anda mikirkan itu pun enggak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya. nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, "Walal akhiratu khairul laka ula teruskan wala saufa yutika rabbuka pelan-pelan orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan cepat berpikir secara proporsional tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu Sehingga membuat dia menjadi beban Itu lebih mendekatkan dirinya kepada Ridha Allah dibandingkan dengan orang Yang meratapi persoalan hidupnya Pelan-pelan yeah. Jadi spiritnya, kalau punya masalah Apapun, jangan dilarutin terus Tidak usah diratapi, cepat move on Bersikir lagi Rencanakan lagi, nanti Detilnya ada di Al Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya rida Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rida Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa. Dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu. Kalau rida Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu. ya, Pengen materi. Pengen kedudukan. Pengen lulus anaknya ujian. Tiba-tiba ya? terjadi sesuatu. Diratapin. Alih-alih meratap. Alih-alih membuat status. Alih-alih menyulitkan diri. Kata Allah, terima dulu, Proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah Turun rida Allah Begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada Allah Tenang dulu Kalau sudah tenang nanti dibimbing menyelesaikan Apa yang sedang dihadapi itu Itu poin yang ketiga Pelan-pelan Empat Kita masuk ke detail sekarang Perhatikan baik-baik, ini yang paling menarik Alam yajidika yatima Salah Muhammad Wasallam Bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah Aku selesaikan juga Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu Ibu meninggal, ada kakek Kakek meninggal, ada paman kan right? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah Teman yang setia, semua kebutuhan tersedia Artinya apa? Perhatikan baik-baik Kalau anda punya masalah seorang Jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan Jangan sampai satu masalah ini Membuat anda kehilangan harapan dan kehidupan Sementara anda sadar dulu pun banyak masalah Kok selesai juga? Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah. Baru 5 menit datang, sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun kebelakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, Seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, Yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, Orang-orang yang selalu bertindak seperti itu itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jika sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang enggak selesai. Itu prinsipnya. Cara psikologis demikian. Jelas ya? Oke. Okay. Wa wajadaka dhollan fahada. Muhammad, dulu engkau pernah mengalami, melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat Dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan Persoalannya, maka dia akan Lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah Untuk mendapatkan solusi terbaik Hadar, sini Saya agak cepat ya, mohon izin Bahkan Maaf, bukan sekedar selesai Kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah Aghna itu kalau ilmu Ilmunya luas kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang enggak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian. Hei, kamu yang in kampus di sini, aku tahan, bahasa kamu enggak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat macam-macam, terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik seperti doa ibumu yang sering memohon, "Ya Allah, jangan sampai anakku berbuat yang salah, jangan sampai terjebak narkoba, jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu." Kalau kamu riba, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Jadi, orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan riba dengan itu Maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya, paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Fa'ammal maliati masala takhar. Eh, hey, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses share, berbagi. Bukan hanya materi, bagi ilmunya, ya, yeah? bagi kebahagiaannya. Wa amma sa'ilafala tanhar. Jangan sampai nunggu orang minta Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang anda sukses Tapi boleh jadi kesuksesan anda itu Tangganya dari teman-teman anda Kalau sudah terayak ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah Ajak teman, jangan ditunggu minta Ajak, bawa dia, berikan peluang Jangan sampai dia minta, apalagi anda bentak-bentak Aku kan yang dulu bantu kamu Jangan sampai keluar kata-kata itu Kamu bisa naik di atas Karena aku kan yang dulu bantu kamu Kamu bisa jadi pemeran utama Karena aku yang rekomendasikan Karena aku yang dorong kamu, misal, jangan sampai keluar kata-kata itu, apalagi langsung keluar tidak? Ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, lihat ujungnya. Wa amna bini amati Robika hadi. Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya. Anda kalau punya makanan dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, "Oh, enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya." Wa amma bi ni'mati rabbika Ternyata, masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya, supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Lihat surat abduhatu, jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah, seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya, supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar, dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poinnya. Nah, jadi kalau sampai sini kita paham Dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian Jadi kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami Maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban Pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah seperti ini ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan. Tapi direnungkan sejenak, oh Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah silakan cek. Kalau sedang ada masalah berseteru kan? Tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya? Ya? Lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sebenarnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktikkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah cepat. Teman-teman. Ini apa? Klas ya? Baik. Pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana? Gayung. gayung. ya, baik. Kalau ini saya perlebar, perlebar, perlebar, perbebar sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini Diberi nama dengan surah al insyirah yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu Segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai Satu. Izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya, dia katakan saya punya masalah begini begini begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa dua genggam garam. Kemudian beliau bawa satu gelas, ilustrasinya seperti ini dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu lalu diambil satu gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam kata beliau minum Pemuda itu mengatakan wah asin minum aja dulu lalu ketika diminum langsung ditumpahkan dia muntahkan asin gitu ya. lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya dilempar ke danau tadi yang luas lalu diambil lagi dengan gelas yang sama sekarang minum Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman Itulah hatimu Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini Maka masalah sekecil apapun Akan selalu menghadirkan kesulitan Seperti engkau menelan garam tadi Tapi kalau hatimu luas Sebesar apapun masalah Tidak akan pernah berdampak pada dirimu Kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron hati seluas samudra ya, gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa apain juga oh, masih aja ya menerima gitu. Dulu siapa ya? Jeremy Thomas dan lain-lain deh, -lain, ya? saya kira ada gitu. Ya, saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak ya. Saya jarang-jarang nonton-nonton itu. Pernah pernah lihat aja. Saya senang riset. Senang riset. Jadi kalau jadi itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya. Saya tidak eh, apa? tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. CDF, GAB, C D E F G A B C G B C G A B C D E B C D E F G D F G A B C D E B E F G D B F G D F A B C D E B C D E F G D I C B F G D F G A B C D E B C D E F G D A B C D E F G D B A B C D E F G A B, Cis, B, e. B, Cis, B Cis, A B Cis, A B Cis, A C Ya, tapi untuk menentukan hukum, nah kita bisa paham gitu. Misalnya boleh nggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah, hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya paham ya? Nah. Oke okay, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya nggak cepat. Ini ditafsir langsung turun al-insyirah. Yang pertama Alam nashrah laka sa'dara wad'arna wa an kawizra al-ladhi an al kalau wabahrak tahan sampai sini dulu tiga ayat saya mulai dari ayat kedua dan ketiga pastikan baik-baik wabahna yang kawizrak adalah yang kawahrak artinya apa artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya beban kan semakin berat diangkat semakin terasa kepada bagian, bagian tubuh ya kesemuanya nah itu namanya wizraq alladhi anqada bahra beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat sampai kepalanya pusing tidur enggak nyaman miring kanan miring kiri itu namanya ya alladhi anqada bahra satu secepat akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba Merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki Siapapun itu Jujur ya, setiap kita, tanyakan pada diri sendiri Setiap kita yang ada di sini saya yakin pasti pernah atau bahkan akan Mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui Perhatikan baik-baik Teruskan ayatnya Warafa'na laka Kalau ada yang sedang merasakan itu Yakinlah kata Allah Pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya Dan meningkatkan kualitas hidupnya Untuk mencapai sesuatu yang istimewa Yang belum pernah diraihnya Dari sini kita buat persamaan Ujian Radigan. Berbanding lurus dengan harapan banding lulus dengan solusi nanti pada akhirnya fokus lulus di sini insyaallah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi ujian seberat apapun yang sedang kita alami tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan jujur ya setiap kita kan sering punya permohonan ya Sering berdoa ya Ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu gitu kan? Nah cara Allah mengabulkan harapan kita itu Yang pertama Jalurnya lewat ujian Karena semua kesuksesan itu Desain dasarnya adalah melewati ujian Coba Anak-anak kita yang sedang sekolah itu Apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan Kalau gak mengalami ujian huh? Lewat ujian dulu kan Dia belajar dulu, ujian dulu Ngatasin soal dulu, lulus Baru wisuda Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, kan? ada waktu sempat dia bangun, malam, siang, dan seterusnya, belajar, keringat, dan sebagainya, baru bahagia kan? Dan ternyata belajar itu untuk diwisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa, dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan remus, ya, turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah ke-2 ayat 286. Ini kesini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum yang pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jika idah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu jalan pertama itu ujian. Tapi adilnya Allah tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau enggak mampu, enggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya? kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian, artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita jadi kalau kita minta sesuatu, gak mungkin bisa menggunakannya, gak akan dikasih nah, balik ke sini balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita kalau sedang menerima persoalan setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan jalannya lewat sini untuk memberikan ketenangan kepada hati begitu persoalannya tiba Langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau nggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya, kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan kata Quran, setiap ada ujian langsung katakan pada hati kita, Insya Allah bisa. Gak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. Jelas. Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini nggak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, semberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup. Pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hatori? <tuk> Benteng Takeshi ya? <tuk> Takeshi A, ah, gitu kan? Artinya kan bisa jawab ya. Saya tahu Ninja Hatori mendaki gunung, lewati lembah ya tahu ya. Songgoku, songgohan uh, apa? Saya, saya tahu itu. Songoku Kamehameha Piccolo itu yang ditulisnya suka ke Watanabe, saya tahu itu <tuk> Benteng atori, benteng atori, balik lagi ya. Benteng takesi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan, pakai tanknya dan sebagainya. Tapi pernah ingat tak? Pernah, pernah ingat tak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di samping itu mengatakan, Ayo, kamu bisa, kamu oh, bisa, kamu oh, bisa, gitu kan? Dia ngaji Quran tu, kita punya ayatnya. Pernah tak? Buka lagi ya dulu ya. Okey. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya. Kita lebih harus daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anaknya TK, sejak anak-anaknya TK, itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK, sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai, Hyundai kan dibacanya Hyundai, kan? Di sana Honda, sini Hyundai, gitu. Di, apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul Itu ditanamkan dari awal Bisa, bisa, bisa Kita itu sekarang punya ayatnya Ini kalau sedang punya masalah Seberat apapun, katakan pada diri kita Insya Allah bisa Enggak mungkin diuji kalau gak sanggup. Bisa insya Allah bisa. Kenapa mah? Bisa <hih> <tuh> Jelas? Oke okay. Sudah di situ. teruskan, lanjutkan Warafa'na <tuh> <sukur> laka zikra. Teruskan. Fa inna ma'al Ah, ini poin terbesarnya. Fa inna ma'al yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahwnya berbunyi begini, di grammatical bahasa Arab, harfun nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniun 'ala al-fathhi la mahall lahu min al-i'rab. Faham? Tidak. <laughs> Inna, huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi Agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini Dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya Nasabar wajula fil arjun Inna ini harfu nasab Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna Maksudnya begini, hey tancapkan informasi dalam hatimu Dengan kuat, jangan pernah ragu Yakinkan pada dirimu Apa yang harus diyakinkan Ma'al usri Yusrah Inna ma'al usri Usrun Sama dengan Yusrun Mari ke sini Oke okay. Apa artinya usrun? Sulit okay. Sulit itu ada dua Ada su'abun so Ada usrun Kalau kesulitan yang relatif Kata si A sulit, si B mudah, itu sahmbun namanya. Contoh, kata si Fulan bahasa Jepang susah, padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang anak-anak kecil begini, bisa bahasa Jepang, ini kan? Bagi mereka mudah, ini kan? <laughs> Sakit mudahnya gitu, kata anak siwa. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sahmbun. Inilah kata la ya bahannya relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf bawa mobil sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya bawa mobil bawa. bawa sulit ya sulit ya baik sepakat sulit semuanya. Nah itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah sulit semua sepakat dan ketika ada orang bicara aku sedang punya masalah begini semua mengatakan wah itu enggak mudah itu enggak mudah itu usrun namanya lawannya lawannya kemudahan yang relatif disebut sahlun tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah itu yusun namanya mengangkat spidol semua mengatakan mudah ringan itu yusun namanya perhatikan Allah tidak memasangkan sa'bun so dengan sahlun tapi memasangkan usrun dengan yusun orang-orang yang punya keyakinan kuat setiap persoalan itu akan selesai dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Al-Quran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan, ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan, inna ma'al asri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan Fa Kalau masih ragu kata Allah Katakan lagi sekali lagi Sampai hati kita merasa nyaman Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun Tanamkan pada diri kita, pasti selesai Belum nampak, insya Allah pasti selesai Tidak mungkin diuji kalau tidak ada solusi Itu lebih memberikan harapan Setelah itu Fa Mitigasi masalahnya Mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa Rumah tangga apa saja misalnya, dia ada suami, ada istri, dia ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang menangnya jadi kusut karena satu-satu gak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran, fa'idha farangta. Satu-satu mitigasi dulu, satu masalah di sini. Lihat di suami, lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua Selesaikan satu-satu Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika Tawakal sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya Tawakal itu yang paling mahal Anda kalau gak punya kepasrahan, stres Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan Dan selalu orientasi pada hasil Kita punya tawakal Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini di sini ada orang yang paling jago, misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah timusawa, serahkan aja pada si pulaan, kan? Dia yang paling jago, dia. Kan? Bukankah dengan menyerahkan itu, bukan hanya kita berikan sebuah tugas, kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri, kan? Ah, yakinlah sukses. Dia paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi. Maka, satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Enggak ada kecewa. Karena tawakal itu kalau sudah kepasrahan, pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi hei, Tugasmu hanya berikhtiar Semampu yang bisa dilakukan Selanjutnya biarkan Allah menetapkan Apa yang menjadi bagian dari maslahat Kehidupan kita Saya tutup Cara Allah menjawab harapan kita ada tiga Satu Memberi langsung apa yang kita mintakan Dua Menunda itu Sampai kita siap menerimanya tiga mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan saya ulang ya satu memberi langsung apa yang kita mohonkan misal ya Allah saya ingin A ah, misalnya anak saya pengen ke itb tapi nggak mungkin tiba-tiba langsung masuk itb kan pasti lewat ini dulu kan ada ujian dulu ikut tes dan seterusnya diterima suai dua kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun. Pengen diberikan motor. Anda mampu untuk memberi motor. Dikasih enggak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendarai motor baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang, tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini pernah dengar gak kisah viral nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah setahun enam bulan padahal itu nabi loh kiblat pertama kita kemana palestina kan baitul Maqdis kan nabi berdoa mohon terus nengok ke langit al-baqarah 144 minta minta minta jawabannya turun setelah setahun setengah setahun enam bulan ada yang mengatakan di tafsir setahun delapan bulan baru dikabulkan setelah setahun setengah padahal kurang soleh apa nabi Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah baru dikabulkan setahun setengah. Ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi apa yang diminta orang tua sekarang, terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad Bapanya Idris, kakek yang ke atas yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dimisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, saleh, memohon kepada Allah setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih soleh lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya, tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran. Misalnya, Anda bermohon berdoa, boleh jadi yang hafal, mungkin bukan di anak, bisa di cucu, bisa di bagian keluarga yang lain. Maka terkadang tawakal itu Tidak hanya memberikan hasil yang cepat Tapi memberikan keindahan Yang terasa tertunda Tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan Penutupnya Boleh jadi minta ke ITB Diterimanya di UNPAD Minta motor Dapatnya mobil, kalau itu senang Luar biasa, minta mobil Dapatnya motor kan? Ternyata kadang-kadang bisanya yang terakhir Saya tutup Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Anak anda sakit dibawa ke dokter. Kata dokter jangan dulu makan jeruk. Maka anda pulang dia minta jeruk. Anda berikan apa? Saya gak mau apa ma, Saya pengennya jeruk. Gak apa-apa nah ini apa rasa jeruk misalnya kan. Anda berikan. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak. Tapi lebih memberikan apa yang dia butuhkan. Kadang-kadang maaf ya, teman-teman mintanya proyek, ah udah capek, disitu gak dapet, dapetnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya. Cuma dikasih yang lebih baik, yang tidak Anda pernah bayangkan maslahat